Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa taslima kathiran amma ba'd Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan masalah tauhid pada sesi yang telah lalu. Saya sampaikan terkait dengan tauhid ar-rububiyyah, al tauhid al-uluhiyah, dan pada sesi ini insyaAllah sedikit menyinggung tentang Tauhid al-Asma wa sifat Qala wa kathalika hadatha fil qurunil mutaakhir Demikian juga peristiwa yang terjadi pada qurun al-akhirah Ba'dal qurunil mufaddolah Yakni setelah qurun atau masa al-mufaddolah kurun al-mufaddalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia qarni yaitu semasa aku hidup yakni semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ Kemudian generasi berikutnya Yaitu generasi tabi'in ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ Kemudian generasi berikutnya Generasi tabi'ut tabi'in Itulah generasi al-mufadbollah Generasi yang memiliki keutamaan Dan kepada generasi al-mufadbollah itulah kita merujuk tentang pemahaman tentang ilmu pemahaman dan termasuk pengamalan dari syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man yajhadu tauhid alasmai was sifat minal firaqid dalah yaitu Peristiwa setelah masa al mufaddalah itu berakhir, yakni al-kurun al-mutaakhirah, kurun setelahnya, masa sekarang ini termasuk diantaranya. Dimana orang-orang menentang terhadap tauhid al-asma wa sifat, yakni dari kalangan kelompok-kelompok yang sesat. Seperti apa? Min jahmiyah, seperti kelompok, Jahmiyah. Jahmiyah adalah para pengikut Jahm bin Sofwan. Ya. Seorang yang menyelisihi pemaham-pemahaman pemahamannya menyelisihi dalam hal masalah asma wa sifat. Kemudian, wal, wa mutazilah. Kelompok mu'tazilah. Kemudian, wa asya'irah. Kelompok Asyirah. Nah, kelompok Asyirah ini dinisbahkan kepada Abil Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim al Ashari. Di apa? Di beberapa tempat al Ashirah ini lebih dikenal dengan dalam masalah asma wa sifat membatasi ya, membatasi dengan sifat 20 ya membatasi dengan sifat 20 mungkin kita dulu di madrasah-madrasah itu sering diajari ya, tentang sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul hawaditsi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya ya itu menjadi bahan ajar yang disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia. Wamansarofi, Rikabihim, dan siapa yang berjalan dengan mereka? Yajhaduna asma Allahi wasifatihi. Mereka inilah kelompok jahmia mu'tazilah, ashairah yang menentang. Ya, mengingkari terhadap nama-nama Allah dan sifat sifatnya nya Ya. Fa minhum man yajhadul asma wa sifat. Dari mereka ada yang menentang secara keseluruhan al-asma wa sifat. Wa minhum mayuqirru biasmaihi wa yunqiru as-sifat. Dan di antara mereka ada yang menetapkan masalah al-asma, nama-nama Allah tetapi wayunkiru as sifat tetapi mengingkari tentang sifat-sifat Allah ya wa minhum man yunqiru dan di antara mereka ada yang mengingkari sebagian sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlussunnah waljamaah memiliki pemahaman Bahwasannya Allah memiliki nama-nama Allah juga dari nama-nama itu terpantul sifat-sifatnya. Ya, seperti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama Ar-Rahman. Allah memiliki sifat ar sifat dari Ar-Rahman yaitu sifat rahmah. Ya, jadi nama Ar-Rahman sekaligus juga memiliki sifatnya rahmah. Ya, Ar-Rahman yang maha yang maha penyayang Maka memiliki sifatnya Sifat rahmah, penyayang Itu Nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki Nama maka sekaligus Allah Memiliki sifatnya Berbeda dengan manusia Mungkin dipanggil rahman Tetapi memiliki Sifat yang tidak rahmah Bisa saja dia bersifat bengis ya, Bersifat Kejam Ya, tidak pernah ya, belas kasihan Bisa jadi Padahal namanya Rahman Jadi nama manusia tidak selalu menunjukkan pada sifatnya ya. Namanya mungkin Karim ya, Disebut atau dipanggil Karim Tapi bisa jadi Dia ya, tidak Karim Tidak dermawan Tidak pemurah Dia justru bakhil, pelit, kikir ya. Karena nama bagi manusia Tidak menunjukkan kepada sifatnya Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama karim, maka Allah memiliki sifat pemurah, maha pemurah. Ya. Nah ini beda antara nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama manusia atau nama makhluknya. Qala wal kullu sawa'un dan semuanya itu sama. Ya, baik yang menentang secara keseluruhan, asma wa sifat, baik yang menentang sebagian. ya, Men, uh, artinya menetapi masalah asma tetapi mengingkari masalah sifat atau yang mengingkari sebagian sifat. Okay. Kullu wal kullu sawaun semuanya sama. Laboda min al imani bi asma illahi wasifati maka seorang mukmin harus mengimani tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kamajaan ghairi wahidin min asalab sebagaimana dinyatakan oleh salah satu salaf. Ya, menyatakan, وَمَذْهَبُ salaf Madhab salaf ini, pemahaman salaf, أَنَّهُمْ يَسِفُونَ اللَّهَ Sesungguhnya mereka mensifati Allah, بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ Dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Madhab Salaf, Mensifati Allah dengan menciptakan Mensifat dengan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya. Wabimawasofahubih Rasulullah Sallam dan sebagaimana yang telah ya, ditetapkan sifat itu oleh Rasulnya Sallam maka itulah pendirian Madhab Salaf. Mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya mensifatkan Allah dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah subhanahu wa Artinya apa? Artinya tidak menetapkan sifat itu atas dasar pikiran dan hawa nafsunya masing-masing. Min ghairi tahrif ya, ta'til dengan tanpa mentahrif, dengan tanpa mentatil ya, meniadakan sifat tersebut Mentahrif artinya menyelewengkan makna tersebut Tahrif bisa bil-lafad dengan lafad Atau tahrip bil-harakah dengan harakah Contoh tahrip dengan harakah misalnya Di dalam ayat disebutkan Wa kallamallahu musa takliman Wa kallamallahu ya, Di situ Allah dalalahnya dengan doma ya, Wa kallamallahu Tapi Pengertiannya akan berbeda kalau Wakalallahu Allah berbicara ya. Musa takliman kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Tetapi ketika Wakalallahu diganti dengan Wakalallaha, ya, bukan Hu, tapi Wakalallaha Musa taklimat yang berbicara siapa? Yang berbicara Musa. Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benarnya bicara. Nah, itu sudah berbeda mentahrif dari sisi harokatnya sudah berbeda pengertiannya kalau yang pertama wa kallamullahu Musa takliman Allah berbicara kepada Musa artinya apa Allah memiliki sifat kalam bisa berbicara tapi kalau wa kallamallahu Musa takliman Musa berbicara kepada Allah ya, dengan benar benarnya bicara berarti Allah tidak bicara Allah tidak bicara, meniadakan sifat kalamnya itu. Nah, itu mentahrif. Itu. Nah, ada lagi bentuk tahrif lafadz misalnya. Ya, ya dullah fauqo aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Bagi mazhab Salaf, Allah punya tangan. Ya, Allah punya tangan. Tetapi, ya min kairitakif tidak bertanya bagaimana tangannya Allah tidak. Kenapa? Karena Allah tidak memberitakan Tentang keadaan tangannya Bagaimana tangannya tidak diberitakan Jadi yang kita imani Allah punya tangan? iya Allah punya tangan Tetapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya Apa dalilnya? Laisa kami fulihi syai'un Wahuwa sami'ul bazir Laisa kami fulihi syai'un Allah tidak sama Tidak semisal dengan sesuatu pun ya. Dan dia maha Mendengar dan Maha Melihat. Jadi Allah tidak sama. Jadi kalau Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Tapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Ya. Misalnya wajah Allah. punya wajah, ya Allah punya wajah. Tapi wajahnya Allah berbeda dengan wajahnya wajahnya makhluknya. Mana dalilnya? Laisa kami selihi Allah tidak semisal dengan sesuatu pun, termasuk. Tidak semisal Tidak sama dengan makhluknya ya. Antum punya wajah Ya kan Monyet punya wajah Punya Punya Wajah antum sama dengan wajah monyet Beda Masing-masing punya Masing-masing ya. punya wajah Tidak bisa kemudian wajah antum disamakan sama monyet wah bahaya ya nanti bisa repot kebun binatang Bandung nah itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki wajah memiliki tangan nah itu ya pemahaman salaf ya ini sebagaimana yang dikabarkan adapun masalah bagaimana tangannya bagaimana wajahnya tidak diberitakan tidak ada penjelasan baik dari dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dari Rasulnya salallahu alaihi wa alaihi wa sallam cuma kita mengimani Allah punya wajah ya punya wajah tetapi orang-orang yang menta'til orang-orang yang kemudian meniadakan wajah Allah kemudian diganti oh bukan wajah artinya ridha ini sudah lafad ditawil tahrib. Allah oh bukan tangan berarti tetapi ini kekuasaan ya, kudrah berarti Ya. kalau Allah punya tangan nanti seperti makhluknya. Nah, itu mereka terjatuh kepada pemahaman seperti itu. Nah, jadi ya. mereka mencoba untuk mentahrif. Adapun mazhab salaf min ghairi tahrif, tidak mentahrif. Min wala ta'til, tidak juga mentaktil, meniadakan Wamin kayri takif dan tidak juga mempertanyakan bagaimananya kayfanya tidak tanya kayfa kayfa wajah Allah kayfa uh, tangan Allah tidak tidak mem mempertanyakan bagaimananya bagaimana bentuk tangan Allah bagaimana wajah Allah tidak karena wajah Allah tangan Allah itu berbeda dengan tangan makhluknya dengan sesuatu pun berbeza walatamfil dan tidak menyerupakan Ya. Tidak menyerupakan Allah punya tangan, makhluknya punya tangan Tidak kemudian tangannya Allah serupa Dengan tangan makhluknya, tidak ya. Ini Terkait dengan pemahaman Madhab salaf Dalam masalah al-asma' wa sifat Qala fa man asma wa sifati Barang siapa yang mengingkari al-asma' Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala au syai'an minha' barang atau uh, sedikit saja mengingkari dari masalah al-asma al was sifat ma'al ilmi dengan disertai pengetahuan pengetahuan lam yakun mu'minin billah maka ia tidak ter tergolong kepada orang yang beriman kepada Allah ya li annahu jahada isman min aqsami tauhid karena mengingkari satu macam ya Min aksami tauhid Dari beberapa macam ya, apa Tauhid ya, Dari beberapa macam Tauhid Min aksami tauhid Illa ayakuna ma'zuran Kecuali bagi orang yang memang ada Uzur ya, Artinya dia Mengingkari itu Karena ada udhur, udhurnya apa? Bijahlin, karena Kejahilannya dia tidak mempelajari, dia tidak punya ilmu tentang itu. Autaklidin atau dia taklid hanya ikut ikutan. Au atau takwil, ya, mentakwilnya salah. Fahada ya kunu la kafiron. Maka yang orang-orang yang memiliki uzur seperti ini hanya dikatakan dia itu bolan orang yang sesat. Wala ya. kafiron tidak dikafirkan tidak dikafirkan. Nah, ini terkait masalah al-asma was sifat ya. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan atau khilaf dalam masalah ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Ya. di kalangan para ulama di kalangan para ya, para masyaih pada zaman-zaman dahulu kala ya, Yang demikian itu sudah ada ya. Seperti misalnya pemahaman Jaham bin Sofwan Kemudian pemahaman Al-Ash'ari Dan pemahaman-pemahaman dari Mu'tazilah Orang-orang Mu'tazilah ya. Itu diantaranya mencoba untuk memahami Ya masalah-masalah asma wa sifat tetapi kemudian terjatuh kepada penyelewengan nah madhab salaf menetapkan bahwasannya memahami asma wa sifat adalah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya nama-namanya sifat-sifatnya yang Allah tetapkan untuk diri Allah subhanahu wa taala itu yang diimani ya, atau yang ditetapkan oleh rasulnya Nabi Muhammad saw Ya. Rasul sallallahu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita imani dengan tanpa mentahrif, mentaktil, mentakyif, mentamtsil, ya. Ya, pemahamannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, itulah hal yang terkait dengan al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ada pertanyaan? Ada? Ya. Ya, jadi Ini terkait dengan masalah Tauhid Jadi kita membicarakan masalah Tauhid Satu mungkin diantara antum Sudah ada yang pernah belajar Ini untuk refreshing Menyegarkan kembali ingatan tentang Tauhid ya, Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali, sangat urgen sekali untuk senantiasa ya. dalam waktu-waktu tertentu masyarakat harus diingatkan. Karena apa? Karena sedemikian pentingnya masalah tauhid ini, ya. kita bisa lihat bagaimana para nabi Allah, kita bisa lihat bagaimana para rasul Allah subhanahu wa taala sampai berdoa untuk apa untuk diri dan keturunannya ya, agar tidak terjatuh kepada bentuk-bentuk penyembahan kepada selain selain Allah Subhanahu wa taala contoh misalkan ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam di dalam ayat disebutkan wa id Ibrahim dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa Rabbi ja'al hadhal balada aminan Wahai Rob, Wahai Robku, jadikanlah negeri ini yaitu Makkah Menjadi negeri yang aman ya. Wajnubni wabaniya An-na'budal asnam Dan jauhkanlah diriku Dan anak keturunanku An-na'budal asnam Jauhkan dari penyembahan peribadahan kepada Al Asnam. Al Asnam jamak dari Sonamun, yaitu berhala. Ya. Menjauhkan bentuk-bentuk peribadahan penyembahan kepada berhala berhala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam upaya untuk menjaga. Ya. Untuk memelihara, merawat tauhid. Ya, merawat tauhid, merawat ya, agar dirinya dan keturunan-keturunannya tidak terjatuh kepada perbuatan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, diri Nabi Ibrahim AS dan anak keturunannya terpelihara menjadi Anak-anak atau keturunan-keturunan Yang senantiasa Bertauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan memerangi Kesyirikan berbagai kesyirikan Demikian juga Nabi Ya'qub Alayhi wassalam ketika Nabi Ya'qub dalam keadaan Mendekati sakratul maut Nabi Ya'qub Alayhi wassalam masih bertanya Kepada anak-anaknya Ya di dalam firman Allah SWT sebutkan Mata'buduna mimba'adi Apa yang akan kalian ibadahi Apa yang akan kalian ibadahi Apa yang akan kalian sembah Mimba'adi setelah diri saya ini meninggal dunia ya, Anak-anaknya menjawab Kami akan menyembah kepada Tuhannya, ya, ilahnya ya, Bapak-bapak moyang kami Nenek-nenek moyang kami Ibrahim, Ismail, Isa ya, Yaitu ilah yang satu ya, Artinya Nabi Yakub Alayhi salatu wassalam Di saat mendekati sakratul maut Masih Mengupayakan untuk Mengingatkan anak-anaknya Agar tidak terjatuh kepada Bentuk-bentuk penyembahan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa berupaya Untuk bisa dalam keadaan, ya, bisa dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu SWT. Itu di antara contoh bagaimana Nabi Yaakub AS dan Nabi Ibrahim AS berusaha untuk menanamkan tauhid kepada dirinya dan kepada anak keturunannya. Apa itu Ifrod dan Tafrid? Ifrod dan Tafrid itu artinya Tidak bersifat gulu Melampaui batas Berlebih-lebihan Dan tidak bersifat meremehkan Ifrod dan Tafrid Tidak gulu, berlebih-lebihan Tidak juga meremehkan Tetapi wasat Pertengahan Moderat kalau bahasa orang sekarang Itulah yang diajarkan di dalam pemahaman ahlus sunnah wal jamaah Bagaimana menyikapi orang meyakini bahwa Allah maha melihat Tetapi orang tersebut tetap tercermus ke dalam maksiat Ya keyakinan ada pada dirinya Tetapi ya keyakinan itu belum kokoh Perlu ditunjang dengan pemahaman-pemahaman yang lain Perlu dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain. Perlu dibekali dengan biah, lingkungan yang mendukung. Perlu, ya, misalnya lingkungan yang mendukung itu apa? Pertemanannya. Hendaknya pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Ya, pertemanan dengan orang-orang yang soleh. Perlu di, di, apa, didukung lagi dengan berbagai macam bacaan. Ya, atau uh, apa Simak ya Dia mendengar nasihat dan lain sebagainya Sehingga Tidak semata Seseorang itu meyakini bahwa Allah maha melihat Tetapi harus ada Unsur-unsur lain yang akan Menyokong Pemahaman dia bahwasannya Allah maha melihat Misalnya dia harus mempelajari Tentang khauf ya, Takut Ya Khauf, takut kepada Allah itu seperti apa Bagaimana Dan bagaimana bisa mengupayakan Takut kepada Allah itu tumbuh pada dirinya Nah itu harus dipelajari Dan itu tentu harus membuka bab tentang masalah al-khauf ya. Dan yang lainnya Sehingga perlu belajar lagi Intinya perlu belajar lagi Artinya bahwasannya keyakinan Allah Maha Melihat pada dirinya belum kokoh, belum kokoh perlu mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya yang terkait dengan permasalahan ini sehingga kemudian ia menjadi orang yang sabat, ya termasuk diantaranya mungkin ia perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirinya sabat, ala tauatik, agar dirinya sabat, sabat di dalam menjalankan ketaatan kepada engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa kita harus bermanhaj dalam agama? Ya, manhaj itu kan merupakan standar, tolok ukur. Ya. di dalam beragama itu ada standarnya, ada tolok ukurnya. Apa tolok ukur beragama dalam hal ini Islam? Tolok ukurnya adalah Al-Quran was-sunnah Bifahmi salafis-salam ya. Sekarang misalnya Telak ukurnya Al-Quran was-sunnah ya. Permasalahannya Al-Quran was-sunnah ya. Bifahmi man Dengan pemahaman siapa Kan banyak Ormas-ormas Islam mengatakan kami juga berdasarkan Al-Quran wa Sunnah Tetapi Al-Quran wa Sunnah Bifahmi man Dengan pemahaman siapa ya. Ada satu organisasi Ormas Dia mengatakan Al-Quran wa Sunnah Tetapi pemahamannya dengan Pemahaman amirnya Kalau amirnya tidak ya, Tidak Tidak apa Jadi jamaahnya Bagaimana Amirnya menjelaskan Sehingga kemudian dia memahami ya, Tentang ayat Al-Quran Bahwasannya ya, Di luar Bahwasannya uh, Orang-orang di luar kelompoknya Najis kemudian Sehingga kemudian ia memahami Ayat yang terkait dengan masalah itu Sehingga dia menyimpulkan Orang-orang di luar uh, Di luar mereka adalah Najis Kan pernah ada kejadian-kejadian Seperti itu Ya, ibunya belum taklim dengan kelompoknya, sementara anaknya sudah taklim dengan kelompoknya. Ya, kemudian hujan, pakaian anaknya yang dijemur diambil ibunya, ya, besoknya dicuci lagi, ya, dicuci lagi. Karena apa? Disentuh oleh ibunya yang belum belum taklim dengan kelompoknya itu, dianggap ibunya masih najis, jadi dicuci lagi pakaiannya. Gitu. Tapi ibunya ngasih uang, uangnya tidak dicuci. Kan ini satu hal yang e, apa e, istilahnya ini e, apa e, mengganggu ya logika kita gitu yang seperti itu. Itu pernah walaupun mungkin kelompok ini sekarang sudah sudah terpecah ya dan sudah. Tidak lagi menganut pemahaman seperti itu. Tapi dulu, dulu seperti itu. Ya, dulu seperti itu. Kita masuk ke masjidnya di Pell. Ya, di pel masjidnya. Dulu ya, dulu. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Nah itu terkait dengan manhaj. Jadi ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, itu dengan pemahaman siapa. Ya. Kalau kita memahami Al-Qur'an was sunah dengan pemahaman sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diajarkan oleh para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya yang terpelihara secara akidahnya, manhajnya, akhlaknya dan seterusnya. Dengan kata lain, para ulama yang fiqoh, para ulama yang terpercaya. Bukankah seorang yang bertauhid saja ia akan masuk surga? Iya betul. Seorang yang bertauhid, dia bisa bertauhid ketika manhajnya terjaga. Standar tolok ukurnya terjaga. Sekarang orang mengaku bertauhid, tetapi asma wasifatnya tidak, misalnya. Kan ini berarti sudah menyelisih manhaj itu. Menyelisih manhaj. Mu'tazilah, jahmiah, itu kan manhajnya menyeleweng Dalam masalah apa? Tauhid asma asmawasifat ya, Jadi walaupun sudah bertauhid, bertauhid dia benar Karena manhajnya juga benar ya, Dia memiliki tauhid yang lurus, yang benar Karena manhajnya juga lurus dan benar Dan bagaimana dengan sekarang yang banyak mengaku mengikuti salaf, tapi kadang kita tidak yakin dia jujur dalam mengikuti para salaf. Ya kalau tidak yakin ya ditinggalkan, ya jangan dipaksakan. Orang mengaku salaf, memang banyak orang mengatakan pondok pesantren salafiah gitu banyak. Ya, atau siapa mengaku salaf banyak dalam masalah seperti itu. Tapi kita tidak yakin. Ya sudah, tinggalkan. Apalagi misalnya dari akhlaknya tidak baik. Apalagi misalnya dari sisi, ya, dari sisi pemahaman-pemahaman ya, lainnya ya, yang akan bisa menjerumuskan kepada pelanggaran-pelanggaran ya, syariat. Nah, jadi hal yang demikian ini kalau memang ya, ada orang mengaku mengikuti salaf, tetapi kita sendiri tidak yakin ya menjaga diri dulu sampai kemudian kita menemukan bukti-bukti fakta di lapangan memiliki data yang kemudian dengan bukti fakta dan data itu menjadikan kita yakin dengan orang yang mengaku bermanhaj salaf tersebut. Wallahu a'lam bishawal. Dara sebab subuh tadi menyampaikan faedah tentang ampunan Allah sangat luas. Jika seorang hamba datang dalam keadaan dosa seluas langit dan bumi. Atau lautan dalam keadaan bertauhid. Maka Allah akan menjumpai dengan ampunan semisal itu pula. Pertanyaan saya apakah ada syarat lain selain tauhid. Ya itu tadi. Ya, manhajnya harus benar. Sebab memahami tauhid dengan tanpa manhaj yang benar. Ya nanti akan seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian yang lainnya. Ya, atau memahami tauhid hanya tauhid rububiah saja, atau memahami tauhid bahwasanya tauhid itu maknanya wujudullah, Allah itu ada. Nah, itu karena manhajah yang tidak benar. Wallahu a'lam bish Misal walaupun bertauhid tapi tidak bermanhaj salaf. Kalau bertauhidnya benar pasti manhajnya salaf. Kalau tauhidnya benar pasti manhajnya salaf. Ya, ya sekarang bagaimana bertauhid lurus. Kalau manhajnya tidak salaf. Bagaimana memahami tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana memahami tauhid al-uluhiyah. Kalau man haja bukan salaf tidak akan bisa memahami Bahkan tauhid nanti ada Tauhid hakimia, Kekuasaan dan seterusnya Wah, Lebih menyimpang lagi nanti Na'udzubillah Bagaimana ketika sujud sahwi Dan ingat ketika sudah lama Lupa sujud sahwi ya sudah lama sudah sekian tahun sudah sekian ya sudah tinggal istighfar mohon ampun bertaubat ya. minta nasihat untuk kami agar senantiasa istiqomah di atas al-haq dan tidak jatuh kepada futur ya. nasihat yang pertama adalah memperbanyak doa sebagaimana rasulullah saw memperbanyak doa Ya mukalli balqulub sabit kalbi aladinik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa memohon agar diberi ya, kekokohan ya, diberi kekokohan keteguhan di di atas agama Allah Subhanahu Wataala itu perbanyak doa yang kedua biah lingkungan dengan orang-orang soleh menjalin pertemanan dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang memberi semangat untuk belajar agama secara baik dan benar, teman-teman yang apabila kita melihatnya kita terdorong, termotivasi untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Untuk kemudian menjauhi kemaksiatan. Ketika kita baru melihat teman kita saja, kita sudah, oh jangan bermaksiat, oh tinggalkan kemaksiatan. Nah, itu baru melihat saja. Nah, cari teman-teman yang seperti itu, ya. Sehingga dengan biah lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, itu akan menjaga. Ya, dengan sebab itu Allah memberikan penjagaan kepada kita, ya. Nah. Kemudian amalkan apa yang kita fahami dari agama, walaupun sedikit amalkan, karena ilmu yang diberkahi adalah ilmu yang diamalkan. Walaupun mungkin ilmu kita sedikit, tetapi kita mengamalkannya. Sat kita tahu satu hadis, memahami secara baik dan benar tentang hadis itu kita amalkan. Ya, kita amalkan, ya. sehingga. Dengan pengamalan-pengamalan itu, dengan sebab kita melaksanakan, menunaikan syariat Allah, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjagaan kepada kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Ikhfadillah yahfadka, ya. ikhfadillah yahfadka." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ihfadillah. faizlah, ya. jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah, yaitu menjaga syariat-syariat Allah. Bagaimana bentuk menjaga syariat-syariat Allah? Yaitu dengan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan titah perintah Allah subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang dimaksud dengan menjaga syariat Allah maka ketika kita menjaga syariat Allah ya dalam bentuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita mengamalkan maka yahfak Allah akan menjaga dirimu Allah akan menjaga dirimu Nah, itu pentingnya kita punya ilmu walaupun sedikit kita amalkan. Kita tahu tentang hadis ataupun ayat keutamaan salat malam, kita amalkan salat malam. Kita tahu tentang ayat, hadis keutamaan bersedekah, kita amalkan dengan bersedekah. Walaupun sedekah itu sedikit, ya, walaupun sedekah itu sedikit Kata Nabi saw, watakunnar ya, dan jagalah diri kalian dari siksa api neraka. Walau besyekin tamrotin, meskipun ya, menjaga dari dari siksa api neraka itu, meskipun hanya dengan bersedekah serpihan serpihan kurma, bukan kurma satu biji, tapi serpihannya, walaupun harus ber, walaupun dengan bersedekah serpihan potongan-potongan kurma. Yang potongan-potongan kurma itu biasanya disapu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Walaupun hanya bersedekah dengan serpihan-serpihan kurma itu, bersedekahlah, kalau dengan demikian ini akan menyelamatkan dirimu dari siksa api neraka. Ya, itu maknanya bahwasannya, ya, ketika kita mendapati ayat ataupun hadis yang terkait dengan masalah sedekah, ya kita berusaha untuk mengamalkannya, mengamalkan untuk bersedekah. Dan ketika ya, kita memiliki ilmu tentang ya mungkin ilmu itu pengamalan pengamalannya yang sedemikian, misalnya sedemikian sepele menurut anggapan manusia, tapi kita amalkan. Ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebab, ya, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, datangnya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di atas al-haq. Nah, itu di antara nasehat agar kita tetap bisa bersikap istiqomah dan diantaranya lagi perbanyak membaca, mendengar kisah-kisah para sahabat, para ulama Yang mereka di dalam kehidupannya penuh ujian-ujian Di dalam kehidupannya banyak menunaikan amalan kesabaran Banyak menunaikan amalan kesabaran Kita pelajari, kita baca yang seperti itu Sehingga pengetahuan kita tentang hal ya, dari para sahabat, dari para ulama ya, atau para ambiya mungkin ya, bahkan dari para ambiya kita bisa mempelajari bagaimana mereka bersabar di dalam menghadapi berbagai ujian nah, dari situ kita akan mendapatkan butir-butir ya, sikap untuk selalu istiqomah di atas al-haq ya, mudah-mudahan ya, apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini Bermanfaat untuk kita semua Apabila ada hal yang kurang berkenan Saya mohon maaf Yang sedalam-dalamnya Dan saya beristighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertaubat kepadanya Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alamin